Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Ladhi Ataula Amarona. Ila Hazihi Lailati. wa ji'alana min ahlil imani wal islam wa salatu wa salamu ala imamil muslimin habibina wa syafiina wa maulana sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma yarabbana tawwil a'maruna fitu'atika bi sihati wa al afiyati Allahumma ya rabbana kama tawalta kama ahyaytana ila hadhihi al lailati fa ahyina imani wa taqwa wa amitna ma'al khatimatil khusna Allahumma ya Rabbana barik lana fi a'marina wa barik lana fi a'yamina wa barik lana fi layalina wa barik lana fi sa'atina innaka anta ala kulli shankudir Allahumma ya Rabbana Wabiyna ahibainya mawadda, wamahabbat, khalisat, mutawasilit, maal hidhwi wal asmati min al zallati wal aqta'i wal fitnati fit dunia wal akhrah. Allahumma ya Rabbi, Allahumma ya Rabbi, rezukna qabla al wa shahadata indal maut wal jannata ba'dal maut amma ba'du hadirin dan hadirat kaum muslimin dan musliman mari kita hadirkan rasa syukur kepada Allah yang telah memanjangkan umur kita sampai hari ini bukan saja Allah memanjangkan umur kita sampai hari ini saja lebih dari itu Allah memberikan kepada kita kesempatan hidup lebih lama Menghirup nafas lebih banyak Dengan dalam keadaan kita iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Nafasnya ahli iman Setiap hembusannya adalah Dinilai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai pahala dan kemuliaan Begitu sebaliknya Nafas, hembusan nafas Orang yang tidak beriman Maka itu adalah Hitungan Untuk Memperkuat Memperpedih seksa di neraka nanti Maka dari itu mari Kita senantiasa menghadirkan rasa syukur kepada Allah Yang telah membimbing kita ke tempat yang semacam ini Membimbing kita ke tempat-tempat yang mulia dan kita pun harus senantiasa menyadari bahwa hembusan nafas kita ini ada jatah dan batasnya kalau sudah kita itu menghembuskan nafas yang terakhir nanti maka kita pun tidak akan bisa menghirup udara dunia ini dan kita tidak tahu kapan itu waktunya dan sengaja dirahasiakan oleh Allah Karena Allah sayang dan cinta kepada kita Allah merahasiakan kematian hambanya selagi hamba itu beriman agar senantiasa berjuang akan tapi senantiasa meyakini bahawa kematian itu pasti datang dan pasti tiba kepada siapapun dan ujungnya nanti puncaknya kita menyerahkan kepada Allah siapa yang bisa menjamin bakal hidup lebih lama Contoh saja yang lagi berbicara Anak-anak masih kecil Coba kalau kita mengandalkan kemampuan kita Barangkali kita mengandalkan saya punya otak Saya punya uang Saya punya dengan bahasa saya-saya Apakah pernah terpikirkan bahawa Kalau tiba-tiba dicabut nyawa kita Anak-anak masih kecil Meninggalkan istri Tak tahunya disusul berapa bulan kemudian oleh istri Dengan siapa anak-anak kita kalau mikir semacam ini bingung. Tetapi bagi ahli iman Allah yang akan mengurusi anak-anak kita. Wal lafi'anil 'adzima damal 'abdu fi'auni akhih. Selagi orang itu senantiasa berbuat baik kepada hamba-hamba Allah, maka Allah nanti akan menolong hamba tersebut. Maka sebetulnya kebaikan yang pernah kita berbuat untuk sesama manusia karena Allah itu tidak lain karena kita menginginkan bantuan dari Allah untuk kita dan anak-anak kita. Dan memang subhanallah kalau orang selalu bertafakur ini menjadikan hidup ini semakin berarti. Dan kita pun bagi orang lain semakin berarti. Suatu saat kita memang pernah ngobrol Dengan keluarga misalnya Siapa yang bisa menjamin bahkan hidup lebih lama Pondok baru mulai dibangun Kita mati Ayo siapa Kalau dipikir tidak ada ketemu Karena memang kita tidak punya genggam Nyawa kita bukan kita yang genggam Tetapi serahkan kepada Allah Senantiasa Sembari kita memohon Ya Allah panjangkan umur kami Ya Allah Dalam ketaatan serta sehat walafiat. Tapi pun harus tahu Se panjang-panjangnya umur kita Kita bakal mati dan kita pasti meninggalkan orang nah yang kita tinggalkan ini siapa yang bakal mengurusi serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat orang sudah sampai kepada titik itu kesombongan sudah tidak ada kita keluar ke depan sana tidak ada jaminan kita bakal hidup alangkah banyaknya orang nyebrang jalan mati ditabrak mobil siapa yang kira kereta ditabrak jedir bisa 36 meninggal kereta seolah-olah paling selamatnya perjalanan bisa mati Orang kepelesaian di kamar mandi mati dan alangkah banyaknya. Maka dari itu berkasih sayang kepada orang-orang yang ditinggal. Itu juga menimbulkan menghadirkan pertolongan Allah. Maka anjuran dalam Islam, anjuran dari agama Nabi Muhammad SAW, santuni yatim biatu. Karena apa? Suatu ketika anakmu bisa, bisa yatim. Kalau tidak anakmu cucumu. Pasti bisa yatim. Kerana nyawa pasti nanti akan kembali kepada Allah. Berbuat baik kepada orang yang tidak mampu karena bisa saja yang kaya hari ini besok menjadi tidak mampu. Dan semuanya ajaran dari agama Nabi Muhammad SAW ternyata adalah bagaimana orang itu bisa membuat keindahan di dalam kebersamaan untuk mengundang pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu fi'anil abdi madama al'abdu fi'ani akhi, selagi orang itu berbuat untuk manusia karena Allah, jangan pusing kadang seolah-olah kita baik paling bisa mendidik anak kita merawat anak kita ternyata tidak setelah kita meninggal Allah mengirim yang akan merawat anak kita lebih hebat dari kita ini keyakinan yang harus dibangun agar tidak ada kesombongan di dalam kita saya saya saya makanya harus kita persiapkan untuk anak-anak kita keluarga kita yaitu dengan cara kita memperbanyak perbuatan baik dengan sesama manusia ini muka timah kemudian ada mukadimah yang kedua tentang fikih akan kita selesaikan rencana akan membahas bab yang lain mungkin bab haji kemarin ada permintaan fikih sholat berjamaah menjadi imam ada beberapa judul atau topik yang akan kita angkat tapi bab zakat belum selesai ya kita waktu itu zakat sampai zakat emas perak di dalamnya adalah uang pertanian apalagi apa pertanian emas emas perak sudah sudah dibahas itu tinggal tiga berikutnya empat yang wajib zakat emas perak pertanian ah emas perak satu pertanian perdagangan sudah dibahas dan ini yang banyak emas vera dalamnya adalah uang sudah pernah kita bahas dengan syarat-syaratnya kemudian ada lagi tambang barang temuan ternak kemudian tambah satu yaitu ini jarang dibahas oleh hikmah lama yaitu semua hal-hal yang menghasilkan termasuk gaji kontrakan Peternakan selain daripada ternak yang disebut nanti orang punya usaha itu saja usaha baik masalah barang tambang di dalam madhab imam syafi'i radhiyallahu anhu yang namanya tambang yang wajib diszakati karena ada tambang yang wajib diszakati adalah hanya tambang emas dan perak saja kemudian nanti ada barang temuan kalau barang temuan itu adalah sesuatu yang ditemukan oleh seseorang bukan asal temuan tapi dari barang-barang yang bukan miliknya kaum muslimin peninggalan jahiliyah ini ada Barang peninggalan jahiliyah dan dari emas dan perak. Dan bukan di tempatnya miliknya orang lain. Tapi di tempat yang bebas di padang pasir. Apanya di di tempat yang miliknya bukan milik pribadi. Kita menemukan di padang pasir gali ada barang temuan. Nah, maka barang temuan yang semacam itu Wajib di zakati. Apa ya sekarang contohnya? Kalau ada barang temuannya itu ada tanda-tanda Islam, enggak boleh diambil. Nanti bab lukotoh kita bahas juga sekalian di sini kemudian yang wajib dizakati dari emas dan perak dari barang yang ditemukan misalnya ah pernah di kediri dulu ada pat, apa gambar emas perak eh, em, burung burung dari emas dan diperkirakan itu peninggalan ratu kadiri yang tidak beragama islam nah kalau seperti itu jelas maka kok kita menemukan barang-barang yang semacam itu maka harus di zakati zakatnya banyak karena tanpa modal loh. nemu zakatnya banyak 20%. 20%. Selesai ya. Jarang ada, ada yang nemu barang, Mas. Karena enggak ada mungkin tidak perlu kita bahas panjang lebar, gampang. Pokoknya kalau nemu nanti bilang zakatnya berapa. Nemu barang yang bukan miliknya kaum muslimin tapi kalau barang ini miliknya kaum muslimin nggak boleh langsung dimiliki itu babnya bab lukotoh sebentar ini kita tambah nanti kemudian tambang tambang emas dan perak tiba-tiba di belakang rumah anda itu kok ditemukan tambang emas dan perak maka wajib di zakati kalau ini zakatnya sama dengan barang dagangan rubul usur ya seperempat dari sepuluh jadi yani dua setengah persen karena kalau tambang emas dan perak perlu tenaga untuk mengeluarkannya maka itu wajib dizakati emas perak saja lah kalau yang lainnya misalnya minyak dan sebagainya kita bicara matahari imam syafi'i dulu di dalam matahari imam syafi'i selain itu maka itu babnya lain tidak wajib dizakati selesai ya dua ini emas dan perak kemudian yang ketiga adalah binatang ternak dan tidak semua ternak yang ada yang disebutkan oleh Nabi Muhammad hanya ponta kambing sama sapi itu saja yang wajib dizakati ontak kambing sapi dengan dua syarat syarat yang pertama Asaum. Saum itu dikembalakan di tempat yang bebas tanpa biaya. Di padang rumput yang gratis milik negara yang memang di hutan atau di mana padang pasir, padang rumput. Artinya tidak usah membiayai. Dan yang kedua adalah tentunya ada haul setahun berputar. Kemudian setelah itu ada batasan-batasannya. Kalau ontal lima nanti keluar kambing satu. Kalau sudah dua lima nanti harus keluar. Ada batasannya. Kalau sapi nanti tiga puluh. Jadi itu. Itu globalnya saja. Kalau memang ada. Dan ini juga sudah jarang pada zaman sekarang. Khususnya di negeri kita. Cuman ada informasi. Perlu dibahas wikih di luar Jawa. Ada orang katanya di daerah lo bukan lombok flo daerah flores daerah sumba sana itu masih ada lahan lahan bebas jadi ada orang punya kambing masih sampai banyak kalau memang ada orang sampai di sana fikir itu harus dibahas cuman kalau sudah di cirebon sini jarang mana ada ada hamparan tanah yang milik umum kemudian kita bisa mengembalakannya di situ artinya kalau sudah di tempat kita ini sudah tidak ada zakat kayak di kota ini sudah tidak ada zakat binatang ternak karena tidak ada mungkin kita tinggal dulu ada hal yang lebih penting nanti yang keempat yang terakhir yang ketujuh zakat penghasilan selain dari emas perak, selain dari perdagangan selain dari tanaman makanan pokok selain daripada barang temuan selain daripada barang tambang dan selain dari binatang ternak sapi onta dan kambing maka nanti ada yang namanya zakat penghasilan baik itu penghasilan gaji atau dia punya ternak ikan ayam sarang burung atau sewaan rumah dan sebagainya dan itu memang tidak ada di dalam fikih lama jadi kita tidak usah bingung di Fatul Qorib kok enggak ada di Fatul main kok enggak ada kita harus kembali kepada ulama pada zaman ini dan dari para ulama-ulama madhab syafi'i yang sudah berkecimpung dengan dunia uh, diskusi dengan para ulama-ulama yang lain bukan bahasul masail sambil bentak-bentakan bukan tapi memang betul-betul diskusi mendatangkan pakarnya akhirnya dari ulama yang datang dari ulama maliki Hanafi syafi'i hambali hampir bersepakat dari ulama-ulama yang punya tulisan di mana-mana akhirnya ada zakat penghasilan atau yang ada profesi ada kontrakan profesi penghasilan dokter guru dan sebagainya nah ini perlu dibahas jadi itu masalah ijtihah ya. memang tidak pernah ada di dalam hadis nabi yang membentukkan kamu dokter harus keluar zakat tidak ada jadi babnya ijtihad semua yang menghasilkan wajib dikeluarkan zakat ini paling dekat dengan usulnya madhab ibad Abu Hanifah lah pertimbangannya banyak sekali orang yang punya penghasilan padi beras yang hanya menghasilkan satu ton itu sudah wajib di Padahal nilainya satu ton itu cuma satu ton 200 kalau padinya kalau berasnya sekitar tujuh kuintal tujuh kuintal karlima suruh ngalikan tujuh kali lima 3 kalau lima kilo satu beras 700 gram eh, 700 kilo kali lima ribu dapatnya 3.500. Petani punya penghasilan 3.500 wajib keluar zakat. Lah ini yang punya sarang burung sebulan itu 200 juga, enggak 200 juta, enggak wajib zakat. Kan unik di sini. Maka memang pakainya para ulama berijtihad dengan asal madhab Imam Abu Hanifah maka ada zakat istilahnya zakat profesi, zakat kontrakan, zakat sarang burung, peternakan ayam, lele. Apalagi ada orang punya kebun uh, bukan kurma, apel misalnya. Kalau kurma kan wajib zakat, apel apalagi ang apa yang lain daripada itu semua. Lah itu bagi, punya warung, punya toko apa warung warung ini bukan bukan jual beli kalau warung itu warung kan penghasilan warung kontrakan rumah macam-macam nah, itu bagaimana punya bis 16 angkot 10 ini kan bukan penghasilan ini yang harus dibahas maka ringkasnya itu adalah masalah ijtihadiyah sehingga para ulama mengambil yang paling ringan di dalam hal ini takut dolem kepada orang kaya karena memang dalam zaman dahulu tidak dibahas tapi ada isyarat-isyarat maka diringankan nisabnya paling gedenya nisab zakatnya paling sedikitnya zakat paling gedenya nisab adalah disamakan dengan nisabnya emas jadi kalau ada orang punya penghasilan sarang burung dalam setahun itu diperkirakan sama sampai nisabnya orang uh, jual beli atau emas yaitu 84 gram atau sampai 94 gram 90 gram manmas jika penghasilannya sampai segitu diperkirakan dalam satu tahun itu maka wajib dikeluarkan zakat tapi setelah diambil dari semua kebutuhannya, bersih artinya kalau ada rumah kontrakan dia punya 10 rumah kontrakan menghasilkan satu tahunnya itu adalah 100 juta bukan 100 jutanya yang harus dizakati, tapi di untuk renovasi, perawatan, satpam yang jaga, pegawai yang nagih, itu dihabiskan semuanya untuk itu. Sisanya, misalnya tinggal 50 juta, maka 50 juta itu yang dzakati. Ini berbeda dengan zakat pertanian karena sudah ada tagnya. Tagnya sudah ada, jadi panenan itu semuanya dibayari. Apa dikeluarkan zakatnya? Ada pun yang lain-lainnya dibayari setelah dzakati makanya digampangkan kalau zakat profesi sama orang punya penghasilan setiap tahunnya setiap bulannya berapa dikumpulkan dalam satu tahun itu ini dikliaskan dengan zakat panenan panenan sekali panen kalau belum mencapai satu nisab jika disusul oleh panenan lagi digabung disusul lagi digabung disusul lagi digabung dalam satu tahun mencapai satu nisab atau tidak kalau mencapai mencapai satu nisab atau batas minimal maka wajib dikeluarkan zakatnya nah profesi juga begitu kalau penghasilannya dalam satu tahun itu misalnya dia sampai 40 juta kemudian kebutuhan untuk kebutuhan sehari-hari kebutuhan transportasi karena dia pakai kendaraan semuanya kalau sudah bersih misalnya tinggal 30 juta sampai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat dua setengah persen dikeluarkannya dua setengah persen sarang burungnya pun begitu ada sebagian ulama yang mengatakan 10% karena saya makan persis dengan zakat pertanian maka itu pun sebagian menolak karena ini masalah istrihadiah diperingan sangat ringan-ringan kalau sudah diperingan masih pelit berarti orang ini minta melarap ini sudah diperingan dua setengah persen petani sepuluh persen bayangkan petani sepuluh persen Oh yang punya ratusan juta yang gajinya 15 juta masa cuman kena dua setengah persen memang begitu karena itu memang tidak ada nasnya dari kitab lama para ulama dahulu dan itu istilahnya ulama sekarang maka termasuk zakat profesi itu diringankan kebutuhannya dulu diambil baru nanti dikeluarkan zakatnya itu saja kemudian tadi barang temuan barang temuan itu kalau bukan temuannya orang kafir orang zaman jahiliyah atau sebelum datangnya Islam maka itu tidak boleh kita miliki langsung misalnya kita menemukan uang-uang di pinggir jalan 1000 dolar 1000 dolar itu 10 juta lebih 12 juta baik itu tidak boleh langsung kita ambil kita miliki apa saja yang kita temui di negerinya orang Islam itu adalah nggak boleh langsung kita ambil kecuali sesuatu yang ada di dalam kemudian piring misalnya piring gambarnya adalah gambar Dewa Dewi berarti bukan miliknya orang Islam kan itu boleh diambil dimiliki lalu di berapa tadi 20% tapi kalau miliknya kaum muslimin namanya bab lukotoh makanya jangan maco -macu, macu macu macu nemu nemu seneng tak tahu miliknya kaum muslimin haram tuh kalau itu barang yang miliknya kaum muslimin kita menemukan di pinggir jalan ada duit ada emas anting segala macam gimana hukumnya itu ada hukumnya sendiri jadi barang yang ditemukan di tengah jalan ada tiga model satu anak yang merdeka anak ya, nemu anak di negeri ini kalau nemu anak ini babnya lain adalah kit maka kita wajib mengambilnya untuk merawatnya kalau kita mampu kalau enggak harus diserahkan kepada yang berwajib negara agar mengurusi tapi kita tolong kalau enggak mati itu anak ada bayi nangis ngernger -nger, indah biarkan haram itu nanti babnya adalah masalah nemukan anak sudah kita tinggalkan tapi ada ini hal ini ada di saat banyaknya perizinaan, ada orang tiba-tiba meletakkan anak di satu tempat karena dia malu. Ada orang menemukan anaknya di pinggir sungai, ada orang menemukan anak, Masya Allah, di tempat sampah, ada orang menemukan anak macam-macam di Indonesia ini. Nah ini harus dibahas, maka wajib bagi kita untuk mengambilnya, menolongnya. Kalau kita mampu merawatnya, kita rawat. Nasabnya ke siapa? Ya, tidak ada. Cuma nanti harus ditutup, jangan sampai dia merasa ter apa, tersisihkan karena tidak punya bapak, tidak punya ibu. Itu adalah anak temuan anak temuan selagi di negeri yang orang pada mereka anak itu merdeka yang kedua ini yang ditemukan itu adalah budak. ini juga tidak ada atau binatang yang dia itu pada umumnya tahu rumahnya sendiri Mas ada kambing Alhamdulillah nemu kambing enaknya itu kambing pulang sendiri itu nanti jangan tentang ada kambing lewat rumah kita langsung kita ambil itu nemu kambing bukan jadi kalau jenis binatang yang bisa pulang sendiri ada mermati lewat biasanya pulang sendiri bukan langsung kita ambil kita temu. temukan boleh kalau itu tidak boleh kita ambil kalaupun kita mengambilnya hanya untuk menjaganya ada sapi ucul, ya, sapi lepas, ya sudah ambil boleh, tapi tidak untuk dimiliki, untuk dijaga, dirawat di rumahnya, dicari siapa yang punya ada budak, ya tanya, tuanmu mana, kalau takut hilang tersesat, simpan di rumah, bukan dimiliki yang ketiga, sesuatu yang tidak bisa membela diri, tidak bisa lari sendiri, tidak bisa pulang ke rumahnya, tuannya kalau seperti itu, contohnya apa? duit, duit anting kalung ya. Lah kalau hal-hal yang semacam itu ya mungkin dia pulang sendiri, jalan sendiri, maka di situ ada dua pilihan. Disunnahkan untuk diambil kalau memang kita itu amanat. Amanat maksudnya apa? Bakal menjaga. Sunnah untuk diambil. Kalau kita tidak amanat, haram untuk diambil. Karena enggak boleh kita manfaatkan itu. Setelah kita ambil itu boleh dimiliki. Ya, setelah kita ambil emas yang satu kilo itu boleh dimiliki, tapi syaratnya diinformasikan dahulu. Jadi yang kita temu di pinggir jalan jenis yang ketiga tadi, jenis barang yang nggak bisa lari sendiri, nggak bisa pulang sendiri, maka boleh kita ambil dan boleh kita miliki, tapi ini ada dua jenis barang remeh kecil. Sekiranya yang punya enggak bakal mencari-cari. Orang normal lo ya. Bukan orang ngentengin. Jadi sekiranya enggak bakal mencari-cari pulpen. Kalau ada pulpen cuman saja boleh dipakai dan diambil langsung cuman diinformasikan sekali. Siapa yang kehilangan pulpen ke majelis? Enggak ada ya udah. Karena barang-barang sepele. Tapi kalau pulpennya masalah lain lagi ya tapi kalau barang yang sekiranya bakal dicari oleh yang punya satu juta anting ini pasti dicari sama yang punya lah kalau barang yang bakal dicari oleh yang punya itu harus diumumkan selama satu tahun cara mengumumkannya adalah ada riwayat dua tahun memang ada riwayat dua tahun itu hati-hati agama bisalah kita Perhatikan ulama lebih banyak dari madhab-madhab yang lain termasuk madhab imam Ahmad, imam Abu Hanifah, imam Malik Lebih cenderung dipercepat satu tahun saja Supaya tidak membebani orang yang mengambil itu Jadi satu tahun diumumkan Mengumumkannya adalah di tempat-tempat yang ramai Pintu masjid sana, depan masjid Bukan di dalam masjid, depan masjid biasanya orang keluar masuk Di tempat ditemukannya, di pasar yang terdekat karena orang biasanya keluar masuk di pasar pasar terdekat di depan masjid kalau pasar orang belanja di masjid orang sholat di tempat ditemukannya karena biasanya yang kehilangan mencarinya ke situ kalau sudah di tiga tempat ini kita umumkan satu tahun maka setelah itu dia boleh memilikinya satu tahun caranya satu tahun itu setiap hari diumumkan dalam seminggu jadi minggu pertama setiap hari siapa yang kehilangan sifat-sifatnya pengikatnya, wadahnya, talinya disebutkan kemudian setelah seminggu seminggu sekali di bulan yang pertama setelah itu sebulan sekali selama satu tahun nah, kalau ikut pendapat yang ini dan ini kebanyakan ulama setahun setelah satu tahun diumumkan dengan cara seperti itu hari raya diumumkan setiap hari pertama misalnya kita menemukan hari ini ya hari ini kita menemukan emas satu kilo, wah besar banget jangan langsung dipakai haram kita memakainya langsung tapi kita umumkan seminggu jadi mulai hari ini selasa, rabu, Kamis, jumat, sabtu setiap hari kita umumkan setelah nanti selasa berikutnya baru seminggu sekali selasa setiap selasa di depan majlis sana setelah itu sebulan sekali, pokoknya sebulan sekali misalnya sekarang tanggal berapa? tanggal 20, setiap tanggal 20 setiap tanggal 20 diumumkan tanggal 20 diumumkan tanggal 20 diumumkan pas nanti setelah satu tahun boleh dimiliki langsung emas satu kilo itu dijual buat beli rumah beli segala macam boleh dan kalau ternyata ini karena memang bukan miliknya setelah beli rumah beli ini beli mobil kok yang punya datang kembalikan tuh kalau tidak, aman milik kita artinya apa? hati-hati jangan mentang-mentang barang temuan langsung diambil sebab orang sekarang, subhanallah HP jatuh itu langsung, tidak tahu kemana iya, karena orang tidak ngerti pikir itu haram, bukan milik anda HP jatuh, jatuhnya itu padahal belum lama, itu langsung mati itu sengaja mau mengambil itu, pencuri itu HP jatuh langsung nomornya gak bisa ditelepon subhanallah tapi banyak juga ada orang HP hilang diantarkan sampai ke rumahnya ada orang yang takut kepada Allah tapi memang jarang sekarang orang-orang yang takut kepada Allah apalagi duit satu juta wah rezeki gak kerja dapat duit untung katanya haram tuh haram bukan milik kita dan ini eh, harus ini kalau bukan milik kita jangan tamaklah sudah ini miliknya orang suruh dibalik. Kalau kamu kehilangan gimana? Kan begitu. Nyesel ya? Maka dari itu jangan ngambil miliknya orang. Ini harus kita perhatikan. Dulu ada, sekarang juga ada perubahan sih. Dulu di Hadramaut masih zaman bukan? Kalau ada orang ketinggalan jam di kamar mandi, biarpun seminggu udah ada yang ngambil tuh. Enggak ada yang ngambil juga. Di situ aja. Ada. Tapi setelah percampuran dari dari ini kebuka jalan raya kesana, ke sana kebuka, ini orang-orang luar masuk sama akhirnya Baru lima menit sudah hilang tuh ya. Jadi ada hidupnya orang-orang jujur ahli ilmu itu adalah aman. Orang yang takut kepada Allah jadi duit jatuh bakal ketemu nanti. Ini diantaranya masalah lu atau barang yang jatuh temuan. Ini saja kemudian kita akan lanjutkan kepada pembacaan kitab hikam hikmahnya ibn atau ilah asy'kandari. Kita sudah sampai kepada al hikmah at-talatu, hikmah yang ketiga puluh. Kata al-Musannif, Rasulullah S.W.T. nafahana Allah Bih, wabi ulumih, wabi ulumikum, fi darin amin. Ia berkata, "Hikmah, hikmah itu asalatu na hikmah yang ketiga puluh. Hikmah yang ketiga puluh berbunyi liunfik du saatin min saatih, al wasiluna ilahi." Kemankudiraalaihi riskuhu, faliyunfik mimma atahu Allahu asairuna Ini bahasanya ibn atau Li kita berusaha untuk menyederhanakan. Liyunfik saatin min saatih. Liyunfik hendaknya berinfak, memberikan kepada yang lainnya. Tu saatin orang yang telah diberi oleh Allah yang banyak. Yang diberi banyak oleh Allah hendaknya berinfak min saatihi dari yang ia miliki itu yang diberikan oleh Allah yang telah diberi oleh Allah banyak hendaknya ia berinfak itu siapa alwasiluna ilehi orang yang sudah sampai kepada Allah wamankuti roalihi rizkhu tapi kalau orang yang disempitkan rizkinya oleh Allah diberi tapi tidak terlalu banyak dibanding yang pertama tadi diberi tetap hal yun fikrim ma'atahullah tetap ia hendaknya berinfak memberi dari apa yang telah Allah berikan kepadanya ini adalah asairuna as ilaihi orang yang masih berusaha menuju jalan Allah jadi di sini ada dua manusia yang pertama diberi oleh Allah dengan melimpah ruah yang ketiga diberi tapi tidak melimpah ruah yang diberi oleh Allah melimpah ruah, hendaknya berinfak dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak diberi, yang diberi oleh Allah sedikit, jangan gara-gara diberi sedikit lalu dia juga tidak berinfak. Cuman yang dimaksud Ibnu Abi Ila Asagandari ini bukan urusan materi biarpun dalam teks ayat ini urusan materi yang diberi rezeki oleh Allah sedekahlah dari apa yang kau miliki dari rezeki-rezeki itu kalau engkau diberi oleh Allah rezeki yang banyak sedekahmu yang banyak kalau diberi oleh Allah rezeki yang belum banyak tidak banyak jangan sampai tidak sedekah baik yang kaya ataupun yang tidak punya harus tetap bersedekah tapi apa hubungannya dengan apa apa yang dimaksud dengan Ibn Atta'ilah Sakhandari maksudnya sederhana begini al-wasiluna ilahi adalah orang yang sudah nyampe kepada Allah ada sudah derajat keimanan sudah sangat luar biasa. Kita terjemahkan lagi dalam bahasa ulama. Asairuna ilaihi. Orang yang masih berusaha untuk mencari Allah. Murid. Atau bukan ulama. Jadi yang pertama adalah ulama yang telah diberi oleh Allah pemahaman tentang ilmu kenal Allah. Maka dia hendaknya berinfak yang banyak amanat kalau tidak berinfak yang banyak ini artinya tidak pernah berzakat dengan ilmu yang diberikan oleh Allah kepadanya dan akan dituntut nanti di akhirat jadi yang punya ilmu ilmu mengenalkan kepada Allah ilmu agama kepada Allah siapapun yang pernah belajar memanfaatkan ilmunya sebab ada ancaman man katama ilman barang siapanya menyimpan ilmu uljima nanti akan mulutnya itu akan dikekang dengan bilijamin min minar dari dari pengekang dari api neraka orang punya ilmu tapi tidak mau menyampaikan kepada yang lainnya orang sudah sampai kepada Allah artinya sudah alim kenal Allah dia orang yang benar-benar kenal Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi kok dia pelit dengan itu semuanya, tidak mengarahkan orang lain, tidak mengajar kepada orang lain yang akan mendapatkan hubungan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alwasilun yang ulama berdakwah. Ulama mengajak kepada kebaikan, ulama menyampaikan ilmunya. Itu alwasiluna ilaihi. Wa man kudira alaihi rizqu. Tapi yang belum mendapatkan ilmu yang banyak, itu bagaimana? Apakah duduk? Tidak, wal yunfik, hendaknya dia juga berinfak mimma atahallahu dari apa yang ia miliki siapa ini asairuna As anggap saja santri kami penuntut ilmu kita ini penuntut ilmu jadi jadipun demikian biarpun dia masih berjalan untuk mencapai ilmu yang banyak belum dapat ilmu ternyata dia juga punya kewajiban untuk menyampaikan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya itu asairuna As ilahi dan ini ada hubungannya dengan yang pernah kami sampaikan tugas dakwah tugas menyampaikan kebenaran tugas mengantarkan orang kepada kemuliaan itu bukan tugasnya orang yang ilmunya banyak saja para kiai, para ustaz. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: kuntum khaira umatin ukhrijat linnas sanjungan dari Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad dengan kalimat kuntum engkau semua itu adalah khaira ummatin sebaik-baik umat Oh rezatlin nasi yang dihadirkan di tengah-tengah manusia umat Nabi Muhammad ini sebaik-baik umat yang dihadirkan oleh Allah di tengah-tengah umat di tengah manusia tapi punya ciri khas jangan hanya bisa berbangga kini ya memang kita ini umat terbaik kita ini umat Nabi Muhammad umat terbaik tapi tidak ada ciri khasnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Engkau mengajak orang kepada kebaikan dan menjauhkan orang dari kemungkaran. Dan itu semua bukan ustaz saja yang disifati oleh Allah di sini kuntum semua yang hadir di tempat ini. Kuntum yang mengaku umat Nabi Muhammad. Bukan hanya ustaz, bukan hanya kiai yang mendapatkan gelar kemuliaan, tidak, semua dari kita. Maka ini maknanya pak. Semua dari kita yang mengambil bagian amar ma'rif, nahi mungkar, memerintahkan yang baik, mencegah orang dari kemungkaran, maka ia mendapatkan gelar khair ummatin sebaik-baik ummat. Nah ini kita harus mengambil bagian. Setelah kita mengambil bagian, kita lihat setelah kita tahu kita punya kewajiban mengambil bagian, maka orang tahu dirinya dong. Anda sebagai apa, Ustaz? Sudah Ustaz dengan ilmu mu kau ajarkan. Saya berjabatan dengan jabatanmu ini untuk umat Nabi Muhammad. Saya orang kaya dengan kekayaanmu itu. Saya punya tenaga dengan tenagamu. Jadi semua harus mengambil bagian berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai ada yang berkata, ini kan tugasnya kiai saja. Ya, kiai yang mulia kitanya tidak. Kiyanya mulia, kitanya tidak. Padahal Allah Subhanahu Wa Taala Rasulullah pernah bersabda kepada Sayyidina Ali dengan kalimat yang indah kalimat sangat fasih kalimat yang sangat cerdas Ya Ali Wahai Ali waktu Sayyidina Ali diutus ke Yaman apa cik? Rasulullah bersabda Ya Ali Wahai Ali la aiyahdiyakallah aiyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min khumurin min khumurin naami minat dunia maafiha dalam riwayat Wahai Ali kalau Allah memberikan petunjuk satu orang saja Bika sebab engkau sebab engkau itu lebih bagus dari dunia seisinya Bika ini menjadi sebab saja tidak harus mengajar, tapi Bika sebab engkau orang itu jadi baik, misalnya yang punya mobil ngajak tetangganya ngaji, sebab engkau orang ini jadi baik jadi tidak harus mengajar, orang harus tahu posisinya tidak ya, bisa ngajar-ngajar, tidak ngajar. bisa ceramah-ceramah tambah kacau balok pejabat surga punya maka kita sering membicarakan bahwa semua orang itu telah dibuatkan oleh Allah surga yang pintu surga masing-masing kalau orang mencoba memasuki pintu orang lain susah Allah sudah menyiapkan ini pintu Wahai orang kaya Wahai pejabat pintu surgamu di sini Wahai Ustadz pintu surgamu di sini semua diciptakan diberikan oleh Allah pintu surga pejabat pintu surganya adalah dengan jabatannya itu digunakan untuk mengangkat Islam bagaimana untuk memperjuangkan Islam dan memang ada pintu pintunya pejabat yang hanya bisa dimasuki oleh pejabat kiai pun tidak bisa Ada menghentikan kemungkaran berkenaan dengan instansi-instansi yang ada izinnya dan sebagainya kiai jerit-jerit sampai tenggoranya patah tetap berjalan itu tapi kalau pejabat mah gampang hentikan beres ini surganya para pejabat enak cuman banyak orang enggak senang surga ini surganya berjabat ini gampang kalau berjabat pengen masuk surga Oh punya jabatan lima tahun gampang saya masuk surga harus dengan jabatan saya apa kebongkaran apa yang ada di sini harus hentikan hentikan hentikan nanti pecat enggak apa-apa memang saya sudah pastikan lima tahun eh diangkat lagi nanti oleh Allah orang kaya dengan hartanya dengan kekayaannya jangan berkhayal untuk ceramah anda punya duit saja bantu utuh Madrasah, itu masjid itu ya itu lembaga-lembaga pendidikan Islam anda bantu surgamu ada di situ kalau ceramah ya enggak ketemu-ketemu saya punya tenaga saja saya ingin berjuang di jalan Allah gimana ilmu punya enggak, enggak ilmu saya mondok tidak tapi saya punya tenaga bagus jadi tukang parkir tukang jaga tukang bersih-bersih majlis taklim, sama itu masuk bareng sama kiyainya bisa saja kiyainya tertinggal karena kiyainya nggak ikhlas eh yang bersih-bersih majlis taklim lebih ikhlas artinya harus dari kita itu mengambil bagian kok idah kalau ingin berjuang berdakwah di jalan Allah jangan nunggu alim jangan nunggu kaya Iya kalau alim Iya kalau kaya Enggak dapat mulia dong, enggak dapat kemuliaan dong. Jangan nunggu kaalim, jangan nunggu kaya. Kalau merasa kita tidak punya ilmu, ya membawa orang saja kepada ahli ilmu. Luar biasa. Ada orang dia pokoknya saya membawa orang sajalah, biar bawa mobilnya bawa orang. Dia mah tidak punya ilmu tapi membawa orang ke tempat yang mulia sama. Maka dari itu, seandainya ada ibu-ibu yang di pasar itu tiba-tiba waktu jual beli itu sambil ngobrol bu jangan lupa lo nanti malam ada pengajian di Attaqwa ngomong begitu tok eh ibu yang dikasih tahu ini benar-benar berangkat ke masjid ya bener-bener yang dikasih tahu berangkat ke masjid khusus sampai menjadi baik lah ini pahalanya ibu yang ngasih tahu ini luar biasa gede jadi sebab beliau ini orang ini jadi baik makanya dia bisa beliau itu ibu yang ngasih tahu tadi Bisa saja nanti di akhirat digiring bersama Imam Syafi'i yang dakwahnya kemana-mana. Karena apa ketulusannya di saat mengajak? Makanya alangkah bahagianya kalau kita itu bisa membawa satu orang saja, kata Rasulullah. Kalau engkau bisa menjadikan satu orang itu baik, benar. Bukan nasihat, ya membawa. Karena saya enggak bisa saya bawa. Karena saya enggak bisa nasihat anak saya. Anak saya saya pegang mengajian. Cukup itu kan tidak semua dari kita Ustadz mau mendidik anaknya dengan dirinya sendiri tidak bisa Wong Ustadz saja kalau didik anak bisa tidak bisa susah ya Ustadz didik anak tidak bisa emosi kalau sama anak itu perlu bantuan orang lain atau karena kita tidak mampu kita bawa anak kita ke majlis ke majlis taklim ke tempatnya ulama kita dekatkan ke kiai ke orang-orang soleh maka itu adalah termasuk bagian kita maka ini orang harus tahu bahwasanya yang penting kita harus berinfak infak di sini apa bisa saja infak urusan harta, bisa saja infak kita berjuang di jalan Allah. Setelah dari masjid ini semuanya pulang berpikir, Selasa depan aku harus bawa satu orang. Satu saja enggak usah banyak-banyak. Satu, enggak bisa bawa satu orang? Misalnya, ini berjanji karena kalau saya ngasih tahu langsung mungkin susah, ya sudah saya bawa saja, bisa iktikaf di masjid, bisa dengar pengajian. Satu. Lah satu orang nanti minggu depan membawa satu lagi. Subhanallah. Setelah membawa orang satu di rumah diajarkan sama orang itu ke orang lain. Diam-diam Anda yang membawa satu orang lalu orang itu mengajar Anda menabung pahala yang banyak. Intinya prinsip apa yang dikatakan oleh Ibn Atwa'ilah Saqandari. Liun fiqdu sa'ati min sa'ati. Apa yang Anda mampu Anda yang punya ayo gunakan untuk jalan Allah. Dengan kekayaanmu. Kita punya banyak program radio Alhamdulillah sudah tinggal kita mengedekin saja. Tapi mohon didoakan. Kita ingin segera punya televisi. Pengen punya televisi Islam. Televisi yang dari awal akhir kalau kita putar anak-anak kita insya Allah gak rusak. Mulai dari nasyid dari ini. Punya duit duitkah? Yang punya Allah nanti. Jadi jangan mikir masalah itu. Yang penting punya semangat dulu. Para jamaah, para hadirin, hadirat semua mendoakan. Insya Allah lah. Dalam waktu singkat. Kita ingin punya televisi Islam. Kita perlu sampaikan. Kita ngadunya kepada Allah. Cuman maksudnya apa? Biar ngadu yang ngadu kepada Allah semakin banyak nanti Allah akan cepat mengkabul kita pengen tunafti target saja jangan sampai satu tahun kelamaan satu tahun sudah terlanjur banyak yang rusak umat kita nanti enggak usah satu tahun enggak usah banyak banyak makanya Insya Allah satu aja di cirebon televisi Islami nanti Insya Allah para ulama para ini bisa masuk di televisi kita itu Insya Allah Subhanallah yang kaya lah ini yang yang kaya yang nyumbang ini amal jariah kalau mati dapat pahala terus yang membantu yang menyampaikan barangkali bukan kita tidak mengatakan bukan harus anda yang memberi bukan harus anda yang mengadakan mungkin anda mengajak orang lain Pak ayo kita mengadakan seperti ini orang itu lalu ngikut maka kepailah anda mendapatkan pahala yang besar pahala yang sama seperti orang tersebut yang tidak mampu jangan berkecil hati apa yang anda miliki itu adalah termasuk perjuangan yang luar biasa sudah enggak mampu sudah tidak punya, pelit lagi kasihan benar tuh ya Padahal kalau orang tidak punya Itu infak 5 ribu Itu kadang-kadang nilainya sama orang kaya 5 juta tuh Ada orang sehari penghasilannya cuma 50 ribu Tapi berani loh dia, beliau itu infak 5 ribu 5 ribu dari 50 ribu itu berapa persen? 10 persen kan? 10 persen Coba orang yang penghasilannya itu sebulan 15 juta berani tidak memberikan kepada orang satu juta setengah berat ya satu juta setengah berat banget itu 11 juta kalau penghasilan satu miliar lebih berat lagi jadi anda jangan melihat apa yang jangan melihat nilai angkanya tapi ketahuilah kemauan anda untuk berdakwah itulah yang menjadikan akan dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala bisa lima ribu lima ribu sepuluh ribu lima ribu kalau duitnya banyak lima ribu memang kelewatan itu maksudnya ya semua ada ukurannya masing-masing jadi ini katakan oleh bin atwa ila sakan dari liyud fikdu saatin min saati di dalam kurung kemudian ada tambahnya alwasiluna ilahi orang yang diberi oleh Allah makrifat kepada Allah ilmu, kekayaan, kelebihan infakkan untuk jalan Allah kemudian tapi orang yang oleh Allah tidak diberi yang banyak diberi tapi tidak diberi yang banyak tetap dia punya kewajiban berinfak berdakwah menyampaikan kebenaran mengajak orang kepada kebaikan itu ilahi. jadi kelompok orang yang kedua kelompok orang yang menuju jalan Allah seperti kita saat ini kita ini masih kelompok yang kedua pengin menuju jalan Allah tapi mengajak orang lain luar biasa ini adalah kewajiban umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan gelar kunto mukhaira umatin ukhrijat linas sekali lagi kaidah untuk berdakwah menjadi juru dakwah orang tidak harus menjadi kaya dan tidak harus menjadi alim. Tetapi kita harus mengambil bagian Sesuai dengan profesi kita masing-masing Sesuai dengan kemampuan kita masing-masing Intinya harus kita hadirkan di dalam hati kita Aku harus menjadi pejuangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dengan hartanya Mungkin dengan ilmunya Mungkin dengan jabatannya Mungkin dengan tenaganya Mungkin dengan pikirannya Intinya harus kita punya sumbangan Zakat Zakat bukan zakat mal saja Tadi kita zakat harta Oh tidak Ilmu yang ada Saya seorang insinyur Setiap hari urusan saya komersil bayaran Saya akan infak ya, para kiai, para ustad yang ingin mempunyai undang saya, gratis, saya akan buatkan gambarnya, saya akan kontrol, luar biasa. apalagi punya keahlian, saya mebeler, saya orang mebel, ya saya ingin lah, kalau saya ngirim ke Jakarta itu meja itu sampai 20 dalam sebulan, ya sudah saya pengin membuatkan lah, saya kurangi lah, nggak usah 20 buatnya, 18 dikurangi 2, waktunya itu apa? Ya, untuk buatkan kusen masjid ini, masjid itu. Luar biasa. Sisihkan waktu untuk Allah. Yang kerja. Tujuh hari, enam hari. Tolong seharinya untuk Allah. Dokter. Masya Allah. Wah ini paling besar. Yang paling gede. Dokter. Sama orang yang kerjaannya banyak duitnya. Ini luar biasa infaknya. Sudahlah. Karena saya dokter. Kerjaan saya itu enam hari berturut-turut. Saya kurangi lima hari. Atau sudah saya infak ke Masjid At Taqwa alun-alun Cirebon atau ke pesantren mana setiap setengah harilah dalam seminggu saya gratiskan saya buka membuat kantor di Masjid At Taqwa atau di Pesantren Al Bahjah mulai jam 6 pagi sampai jam 12 siang gratis luar biasa setengah hari ya ini luar biasa infaknya untuk jalan Allah nah kayak begitu maksudnya bersedekah itu jadi bersedekah tidak harus dengan uang tapi dengan keahlian Anda itu seperti apa ini saja semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang berinfak dalam keadaan apapun. Termasuk itu adalah ciri orang bertakwa ya. Ciri orang bertakwa adalah allalina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Orang yang senantiasa berinfak dalam keadaan dia itu kaya atau melarat. Maksudnya kaya ilmu atau kurang ilmu. Yang kurang ilmu tetap infak harus apalagi ia ketahui sehingga nanti insya Allah kita pulang ke rumah masing-masing semuanya berjuang ilmu yang kita dapat sampaikan kepada anak-anak kita tidak apa-apa kita duduk dengan anak-anak setiap habis sholat subuh nah, belajar nasihat anaknya diajak komunikasi yang baik dengan anak-anak pegawai pegawai kita pembantu yang ada di rumah kita beri pejangan-pejangan maka itu adalah bagian dari badan dakwahnya Rasulullah SAW ingat untuk menjadi juru dakwah tidak harus seseorang menunggu kaya dan tidak harus seseorang menunggu pandai kalau kita ingat al Habib Ali Al Jufri ingatkan di dalam berdakwah, kok idah? Tidak nunggu kaya, tidak nunggu alim. Kapan anda bertemu dengan orang dan engkau bisa merubah, maka rubahlah dia. Mungkin dengan hartamu, biarpun kamu tidak punya dengan ilmu. Kemudian apa? Kalau sudah jadi ustad, jangan hayalannya nunggu pesawat. Saya akan jadi ustad. Biar keliling dunia. Saya akan cari duit beli pesawat dulu. Tak dakwah dakwah nanti. Sehingga prinsipnya, apa kata beliau? Kalau punya jalan kaki, jalan kaki. Kata tangga. Kalau punya sepeda, ya jalan agak jauh. Diberi mobil ini. Kalau suatu saat punya pesawat, keliling dunia. Tak apa-apa. Jangan halalnya yang gede-gede. Halalnya nanti kalau saya punya mobil, InsyaAllah enak, ceramah, tenang. Bisa ke sana sini. Eh, enggak punya mobil. enggak ceramah itu. Jadi semampunya. Pakai kaki, jalan kaki. Diberi oleh Allah sepeda. Naik sepeda. Dibeli oleh Allah. Mobil, mobil. Jadi... Semakin besar apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin luas dakwah kita. Tapi di saat oleh Allah belum diberi mobil, belum diberi motor, belum diberi sepeda, kita punya kaki. Lumpuh orang yang bisa mendengar omongannya di sekitarnya. Intinya apa? Jangan sampai tidak menjadi mengambil bagian juru dakwah ta'muru Nabil Ma'ruwi wa ta'na hu'anil mungkar. Paling ringan adalah meramaikan majlis di tempat kita ini. Atau di tempat lain, ngajak orang. Bu, ngaji, ngaji, yuk. Bawa satu orang, satu orang, satu orang. Luar biasa. Ini saja. Allah'u'a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya. Sebaiknya dari manakah kita beramal? Apakah ya baik ilmu ataupun harta? Apakah kepada orang lain atau kepada keluarga? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Budiya yang terhormat. Kiat-kiat apa untuk menanamkan rasa keikhlasan di dalam menolong dan membantu orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang saya mau tanyakan Bu ya, sampaikan adalah masalah zakat profesi Tadi Pekan, zakat profesi itu bayar setelah dikurangi biaya operasional hidup Cuman ini Omena di kantor, satu bulan gajinya 25 rupiah Tapi dia tidak mengeluarkan zakat, Kenapa? karena apa? Karena alasannya seperti yang Bu ya katakan tadi biaya hidup saya itu 24 rupiah jadi saya gak bisa mengeluarkan zakat karena yang namanya zakat profesi itu adalah hasil penghasilan saya dikurangi dengan biaya hidup saya selama satu bulan jadi sisa harta saya 1 rupiah ini sesuatu fenomena gajinya satu bulan 25 rupiah yang menurut saya sudah spektakuler jadi yang saya tanyakan adalah sampai di mana batasan biaya hidup? Apakah biaya hidup itu yang dimaksud biaya hidup primer atau termasuk yang sekunder? Itu pertanyaan saya yang pertama. Terus yang kedua adalah bagaimana kalau zakat itu satu bulannya sudah satu nisab artinya kalau tidak kurangi dengan living cost dan dengan pajak itu sudah sudah masuk ke nisab. Tapi itu kita bayarkan kita ambil tiap kita kumpulkan begitu bulan Ramadan selama 12 bulan itu kita baru keluarkan keseluruhan bagaimana dengan pembayaran itu terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ya asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita menukil Nah. Dah kagak ngomong. Enggak sudah terlanjur enggak, silakan udah nggak ngomong ya maga maga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kita tadi mengukil, menukil dari keterangan uh, atau ilah asyikandari bahwa sekecil apapun ilmu yang kita miliki itu wajib dimanfaatkan atau disebarkan uh, tersebut dalam satu keterangan tadi juga ancaman bagi yang berilmu uh, yang tidak mengamalkan. Terus, apa ancaman bagi orang yang menghalang-halangi atau tidak memberi kesempatan seseorang untuk mengamalkan ilmunya. Seorang alim yang merasa gengsi kadang-kadang tidak memberi kesempatan kepada generasi muda atau generasi yang lain untuk mengamalkan ilmunya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik bu. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ini masih tentang zakat Bu ya Ada seorang, eh, suami istri yang hendak berangkat haji Kebetulan suaminya itu seorang guru dan PNS Jadi hasil dari untuk eh, ONH itu diambil dari gaji Yang sudah setiap bulan dipotong eh, zakat profesi Setelah tiga tahun terkumpul untuk S, untuk ONH, e, yang saya tanyakan apakah uang sebanyak itu masih wajib dikeluarkan zakatnya? E, dan kalau dikeluarkan zakatnya apakah masih sama 2,5%? Begitu Bu ya. Karena kebanyakan kalau yang mau berangkat haji itu di KBIH KBAI itu sudah sudah dikeluarkan zakat untuk uang yang ONH itu ya. Begitu Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu masih ada? Satu lagi boleh? Ini depan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya saya mau menanyakan kalau orang yang meninggal harapannya kan Husnul khotimah, Apakah dia kemungkinan bisa masuk neraka karena di akhirat dia mengalami bangkrut. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bismillahirrahmanirrahim cara mengamalkan ilmu maksudnya cara berinfak ilmu ya zakatnya ilmu adalah diajarkan kepada orang lain atau diamalkan kalau zakatnya harta jika memenuhi nisop ada aturan yang fardu tadi kalaupun tidak memenuhi nisab tetapnya kita punya kewajiban untuk menolong ya biarpun kewajibannya itu hanya kewajiban bukan kewajiban yang ditentukan dalam zakat tapi itu adalah kewajiban moral akhlak misal Anda sudah membayar zakat semuanya Anda orang kaya tetangganya kelaparan enggak makan gimana yuk memang secara hukum zakat Anda tidak harus mengeluarkan ukurannya begini tidak tapi Rasulullah marah kalau membiarkan tetangganya lapar sementara dia kenyang ini dihukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi ya, secukupnya nah, ini disesuaikan jadi tetap wajib kita mengeluarkan tapi sudah tidak ada aturannya setengah dua per setengah persen atau sepuluh persen tidak tapi sesuai dengan kebutuhan ego itu harus dipangkas karena kekotoran hati tetangganya kelaparan nggak bisa makan dianya makan foya-foya sampai nasi dibuang-buang jelas ini manusia nggak bener Allah akan merka Allah akan menghukum orangnya semacam ini lah termasuk bagaimana acara siapa yang lebih dahulu kalau zakat wajib ada aturannya kerabat didahulukan asalkan bukan kerabat yang wajib kita beri nafkah ilmu pun begitu wa angvir ashiratakal akrobin keluarga ko ang pusaku wahdikum narod dirimu sendiri kemudian kerabat kerabatmu itu yang harus kau beri peringatan terlebih dahulu jadi memang ada aturannya siapa dahulu Tenggada, apa orang dekat dengan kita dulu kerabat kita termasuk kalau kita ingin bersedekah sebisa mungkin kerabat kita jangan saya kerabat kita saudara kita misalnya kelaparan tak tahu kita sedekah di ujung negeri sana banyak bantu saudara kita kenapa kitanya kaya orang akan matakan ah pasti sudah dikasih sama saudara jadi sedekah kepada kerabat itu punya pahala lipat pertama ada ah, pahala sitrohmi kedua sedekah jadi berlipat. Kalau ada orang sedekah kepada kerabatnya itu libat ganda. Pahalanya silaturahmi yang, yang kedua adalah pahala untuk sedekahnya tadi. Memang lebih diutamakan dari kerabat kerabatnya. Jadi itu ilmu juga seperti itu. Sibuk mengurusi orang lain, ternyata anaknya tidak pernah diberi peringatan, tidak pernah dinasehati. Kalau anaknya dinasehati enggak bisa, apakah saya enggak boleh dakwah? Oh lain cerita. Kalau sudah anaknya dipenuhi wajibannya kepada anak sudah dipenuhi pendidikan sudah sehat iya cara benar kok anak masih bandel ini di luar kemampuan kita tetap kita wajib berdakwah ke tempat lain jangan sampai kegagalan di rumah kita menjadikan alasan kita untuk tidak berdakwah ke tempat lain tapi yang salah itu di rumah teledor raja luar memang ada godaan ya ingatkan istri itu atau anak beda pengalaman dari rata-rata orang, kalau mengingatkan anak itu tidak segampang mengingatkan orang lain, sebab ada unsur makna, kasih, cinta, tidak tega tidak enak, waduh, takut cemberut istrinya nanti, ini bisa huh, paling cemberut nanti mending, tidak usah, biarin, mau ngapain, terserah, akhirnya begitu ini, ini memang, padahal itu harus dihulukan, dakwah kepada suami, waduh, kalau sudah bentak, serem ah dah biarin, maka nanti ada di baju ini akan disempurnakan itu semua, orang kalau diingatkan awas, jangan bantah Kusunya suami istri, bahkan cintailah istrimu karena sering mengingatkan. Nah itu harus prinsip itu. Cintailah suamimu karena sering mengingatkan. Dan kalau diingatkan, tolonglah sadar, faham. Karena orang mengingatkan itu pasti maknanya baik. Biarpun caranya tidak baik, cuman kadang orang tidak bisa nerima kalau diingatkan sombongnya dulu. Ah kamu sendiri juga begitu, biasanya gitu. Diingatkan sama suaminya, diingatkan sama istrinya, itu paling susah biasanya. Jadi insya Allah ini insyaf itu kesadaran bahwasannya kita butuh kepada petuah orang lain makanya paling indah itu orang kalau selalu bertanya, neng, sama istrinya kesalahan abang apa, tolong diingatkan ya kalau diingatkan itu ucapkan kalimat terima kasih tambah, sanjung, neng selama ini aku duga kamu cantik ternyata cuantik setelah mengingatkan saya lah itu baru, semakin semangat jangan, basah, diam, awas jangan ke lagi loh, kok so, benar saja kamu oh, ini gak bisa kalau sudah istri kita mengingatkan kita kita bentak, enggak akan ngingatkan lagi, setelah enggak mau ngingatkan lagi apa? Ya, kita semakin hari semakin jadi setan tuh. Berbanggalah kalau ada orang memberikan hadiah kepada kita dengan sebuah teguran, itu artinya istri itu sayang, enggak pengin suaminya masuk neraka. Kalau suami mengingatkan istri itu sayang, jangan cemberunya saja, sombongnya saja. Wah, Pak enggak pernah ngaji. Saya ibu nih hadir pengajian setiap malam Selasa, Bapak enggak pernah hadir. Nah, ini sombongnya istri itu biasanya. Diingatkan malah bantah. Ada ini memang paling susah ya. Tapi ternyata yang lebih dahulu harus kita dahulukan adalah orang paling dekat dengan kita, anak-anak kita, istri kita, suami kita. Baru setelah itu keluar. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian yang kedua, masalah ikhlas ini ceritanya panjang ya. Itu pernah kita bahas dalam sebuah pembahasan yang sekaligus diabadikan dalam CD bagaimana agar amal itu abadi nanti di akhirat. Ikhlas ciri sederhana orang ikhlas itu tidak akan mengungkit-ngungkit apa yang telah ia lakukan. Kalau orang bisa melakukan kebaikan yang bisa dilakukan, itu adalah tanda ikhlas. Termasuk kepada Allah atau kepada manusia. Lalu orang beribadah kepada Allah, Ya Allah, saya sudah sholat duha, kok belum kaya-kaya? Ini mengungkit-ngungkit, tidak ikhlas itu duhanya. Sama, ini orang sudah saya sumbang, masih begitu. Itu tidak ikhlas. Jadi kalau orang berbuat baik itu seolah-olah lupa dengan apa yang pernah ia lakukan dari kebaikan. Dan penyakit yang menghancurkan ikhlas namanya riak. Disebutkan Rasulullah yang namanya riyak itu akhfa min debi binam lati sawda alsafrati sama filah lati dulma yang penyakit penyakit yang menghancurkan keikhlasan itu sangat halus lebih halus dari langkah kaki semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di dalam kegelapan malam tiba-tiba orang sudah masuk bab riyak sehingga yang namanya riyak itu malaikat tidak tahu malaikat itu tidak tahu malaikat pencatat amal tidak tahu Imam Ghazali menyebutkan ada pos-pos ya ini. Nanti sampai kepada Allah itu, amal itu dilemparkan ke malaikat. Setelah dilemparkan malaikat, dilemparkan malaikat lagi. Semua malaikat menyanjung. Masya Allah, ini amal baiknya si A, si Fulan langsung diangkat oleh malaikat dipindah ke malaikat satunya. Setelah malaikat menyanjung ini amal baiknya si fulan dilempar lagi ke malaikat sampai nanti disampaikan kepada Allah, tak taunya sampai kepada Allah. Allah memerintahkan fadribuhu ala wujuhihim. Lemparkan amal ini ke muka-muka mereka karena mereka beramal buat bukan buat saya. Jadi malaikat enggak tahu kalau ini riya. Karena di dalam hati karena kita enggak tahu maka ikhlas pun sangat tersembunyi. Makanya kalau ada orang ngomong, "Bener lo saya ikhlas." Itu enggak ikhlas. Ikhlas ngomong-ngomong. Ikhlas itu disimpan Allah saja yang tahu. Kalau tetangganya sampai tahu kamu ikhlas, wah ini sudah kelewat itu. Jadi kalau ada orang sedekah mesti sudah lakukan, enggak usah ngomong, "Bener lo saya ikhlas." Pokoknya kalau orang sering ngomong ikhlas mesti ada tapinya. Allah, Wah, itu sudah saya bantu padahal saya ikhlas. Eh, lo pasti ada E-nya itu. Udah bantu katanya ikhlas, mesti ada tambahannya. Jadi kalau Anda ikhlas, Anda tidak perlu menyebut Anda itu ikhlas. Begitu sebaliknya Anda jangan nuduh orang lain tidak ikhlas. Kalau sudah kita oh orang itu tidak ikhlas. Itu sudah tidak benar, seolah-olah lebih dari malaikat itu. Orang melakukan sesuatu, biarpun kelihatannya tidak ikhlas, bukan tugas Anda untuk menghukumi. Ada orang sedekah kepada Ustadz Sulaiman, tolong Ustadz sampaikan saya akan menyumbang masjid ini, tapi tolong setiap hari Jumat, habis sholat Jumat tolong diinformasikan, saya menyumbang ini, ikhlas atau riak, kok tahu jadi bilang, jangan nilai orang masih tahu, bilang riak tidak boleh itu, itu belum tentu riak, itu orang mau ngobati riak nyumbangnya 20 juta pesan untuk diinfokan 5 juta saja, ayo berat atau tidak nyumbangnya 10, 20 juta, cuma ngomong Ketua DKM tolong informasikan setiap Jumat saya bayar 5 juta. Maksudnya apa? Memerangi hawa nafsu. hawa nafsu yang ngomong 20 juta Pak Haji bukan 5 juta. Hawan nafsunya 20 juta nih. Jadi ada orang pengen memerangi riak tapi bukan riak. Ada orang sholatnya Allah Akbar. Orang dua semua. Uh Masya Allah. Belum tentu riak. Rupanya dia mulai kemarin paling pengen memerangi riak tapi susah. Sholatnya 10 rakaat. Alhamdulillah Pak. Saya tadi sudah sholat 10 rakaat, Alhamdulillah. Belum tentu riak itu. Karena apa? Sampai di rumah hawa nafsunya. Hei, habis ini kau sholat 20 rokaat. Ngerti tidak? Di kamarnya sih, sepi dikunci itu. Jadi itu merangi riak ternyata. Intinya jangan nuduh orang lain riak. Dan jangan mengatakan dirimu ikhlas. Halus masalah seperti itu. Jadi kalau sudah orang terbebas tidak menilai dirinya ikhlas dahulu. Kemudian tidak mudah menilai orang lain riak, lah Ini insya Allah selamat itu. Kadang-kadang kita ini, masya Allah ya, paling pandai menilai sumbangan sekitau aja dipamer-pamerin. Nah, ini penyakit kita ini. Kita ni tak nyumbang. Nah ini, nah, ini musibah. Nah ini, ini antaranya. Dan kemudian yang yang yang kedua setelah kita memahami penyakit teriak itu sebegitu halus, yang kedua minta kepada Allah, yang ketiga caranya memerangi tadi. Bukan malah tidak beramal sebab ada orang takut teriak ah, daripada riak dosa, mending tak usah sedekah musibah itu masuk bab kikir sama pelit sama neraka pilih mana neraka yang A atau neraka yang B ya kan itu Gak enak semuanya pengin masuk surga punya duit infak punya ilmu amalkan yakni baik kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi keikhlasan ikhlas itu mahal ya dan masuknya pun sangat halus ini bisa didengar di CD kita secara umum saya lebar nanti kita bahas bagaimana orang terjerumus dalam bab riya itu setan, itu senjata pamungkasnya setan itu adalah menyuntikkan riak. Pertama, jangan sholat, jangan sedekah, jangan ngaji. Tapi setelah maksa ngaji, ngaji yang banyak, sedekah yang banyak, sholat yang banyak. Nanti tak tetesi, riak. Habis itu. Satu miliar, enggak ada nilainya. Seribuan rokaat, enggak ada nilainya. Rumahnya bangga, alhamdulillah saya sudah bisa tahajud satu tahun. Habis. Baik itu saja masalah ikhlas. Semoga Allah memberikan kepada kita keikhlasan. Kemudian masalah zakat ya profesi memang ya sekali lagi. Karena itu hasil ijtihad yang tidak pernah ada nas pasti dari Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama memperingan. Sebab dolem kepada orang kaya juga tidak boleh mengatakan sesuatu yang tidak wajib di zakati, harus di juga haram misalnya ada orang jual rumah yang pernah kami ceritakan ada orang jual mobil ada mobil dia karena ia punya tanah di tengah kota karena dia ingin pindah, tengah tanah di tengah kota tidak banyak sih, cuma 500 meter cuma 500 meter x 10 10 juta sudah 5 miliar ya kan Menjual tanah 5 miliar. Wajib zakat atau tidak? Jawabnya tidak wajib zakat. karena tanah-tanahnya dia. Islam tidak boleh mentang-mentang orang banyak duit langsung diwajibkan zakat. Tidak ada. Ada aturannya kapan mewajibkan zakat itu. Jadi itu tidak wajib zakat. Ada orang punya mersi. Jual mersi. Karena apa? Pengen ganti mobil. Ya tidak wajib zakat dia. Kerana dia bukan jual beli. Mobilnya empat. Mersinya empat. Istrinya dua, buat pagi mercy satunya, sorenya mercy ini, suaminya mau berjual dua. Mau dijual mat-matnya, dapat dua miliar tetap tidak wajib zakat. Karena bukan jual beli. Harus kita adil dalam hal-hal yang semacam ini. Yang tidak wajib zakat, harus kita katakan tidak wajib zakat. Karena orang jual tanah, bukan barang berkembang. Tetapi, nah, ini orang punya gaji, punya kontrakan, punya peternakan lele, punya peternakan ayam. Ini ada penghasilan berputar. Ini memang ada sandaran dari Rasulullah Muhammad Wasallam. Bahasanya, semua yang menghasilkan. Ini ada celah. Tapi tidak pasti. Semua yang menghasilkan itu wajib dikeluarkan zakatnya. Ditafsiri oleh ulama dahulu. Enam hal itu. Emas, perak. Perdagangan, peternakan. Uh, ya itu yang kita sebutkan. Tambang, sama ini, sama ini. Itu tadi. Kemudian yang lain gimana? Mungkin ini, mungkin itu. Mungkin ini. Ulama Syafi'i mengatakan. Tidak ada selain daripada enam ini. Selesai. Ulama Madhab Abu Hanifah ada. Semua yang menghasilkan. Nah, dari itulah kemungkinan celah ini. Kita mengambil pendapatnya Imam Abu Hanifah untuk kita kembangkan untuk menghukumi zakat profesi. Orang punya kontrakan lainnya. Cuma karena ini masalah iciti hadih, diringankan. Kalau seandainya ada orang tidak mau mengambil, memang tergolong kikir. Sudah banyak begitu masih pelit. Ya minimal sedekah sunnah. Tapi kalau meyakini wajib pahalanya lebih gede sebab pahala sedekah wajib namanya zakat itu lebih gede pahalanya daripada sedekah sunnah. Kalau Anda meyakini dalam Anda membayar zakat profesi itu karena wajib pahalanya lebih berlipat ganda. Kontrakan berlipat ganda. Kalau Anda tidak meyakini wajib karena memang tiada dalam teks lama Anda bersedekah dapat pahala tapi sedekahnya pahalanya tidak sebanyak jika Anda meyakini itu adalah wajib. Nah, karena masalah ini masalah ijtihad diringankan oleh para ulama, ngambil pendapat yang paling ringan. Yaitu apa? Nisabnya ada, nisabnya nisab emas. Kemudian kapan sekali panen atau nunggu satu tahun? Lah kalau sekali panen itu memenuhi ya wajib dikeluarkan. Sekali panen misalnya gaji bulan Nah, kalau gaji bulanannya itu sampai 40 juta atau 26 juta gaji bulanannya bersih, maka wajib dikeluarkan per bulan, kalau per bulannya tidak ada, per bulan hanya 7 juta, 10 juta, berarti tidak wajib, belum wajib, zakat, tapi itu nanti bisa dikumpulkan dengan bulan berikutnya, bulan berikutnya, seperti hal yang pertanian, pertanian bulan ini, keluar. eh takutnya nyusul berikutnya, nyusul berikutnya panenan, panen berikutnya, dikumpulkan panenan itu, dalam satu tahun dikumpulkan kalau memenuhi satu nishab wajib dikeluarkan zakat. Jadi aslinya kalau sebulan belum memenuhi nishab, belum mencapai nilainya 4 emas 84 gram sampai 90 gram, 90 gram anggap saja. Kalau sebulan belum mencapai 26 juta kurang lebihnya, maka Anda belum wajib mengeluarkan zakat saat itu. Tapi kalau sudah Anda perkirakan dikumpulkan satu tahun memenuhi nishab, maka Anda wajib mengeluarkan menurut ijtihadnya para ulama baru ini. Cuman gimana cara mengeluarkannya? Apakah akhir tahun nanti boleh akhir tahun cuman sedikit berat bisa gajis akhir tahun nanti habis semuanya pas lebaran lagi kan kacau. Paling enak ada takdih zakat. Kau belau waktih mendahulukan zakat sebelum datang waktunya boleh. Jadi pada akhir bulan bulan pertama anda cicil ambil dua setengah. 2,5% dari bersih. Lihat nah, tadi bersih itu apa? Ya hajat tentunya adalah hajat-hajat primer. Hajat-hajat yang asasi makannya. Termasuk primer ini adalah menuntut ilmu sebetulnya. Kita harus masukkan. Anaknya sekolah menuntut ilmu. Hajat-hajat makannya, bajunya, keperluan rumahnya yang mau rusak. Jadi nah, keperluan semacam ini. bukan Bukan hajat yang lain-lain tambahan. Kadang-kadang sengaja lari dari zakat wah ini jatah target kita harus beli mobil daripada nanti bayar zakat mending saya belikan mobil ini lari dari zakat enggak benar itu jadi yang wajar pengeluaran orang yang wajar dan bukan dilebih-lebihkan artinya apa wajar itu begini kalau seandainya enggak dengar urusan zakat berapa anda mengeluarkan itu loh wajarnya itu pokoknya kalau seandainya anda belum tahu habar zakat ini anda setiap bulan penghasilannya sepuluh juta untuk kebutuhan berapa kalau untuk kebutuhan biasanya 10 juta kebutuhannya 4 juta berarti sisa 6 juta itu tapi kalau sudah mendengar zakat ini ada yang berubah wah saya tambahin dong sedikit biar nih pokoknya itu artinya normal seolah-olah anda belum dengar berita zakat berapa Anda mengeluarkan per bulan itu saja kebutuhan anak kebutuhan ini kebutuhan itu baru itu normal sebab ada hawa nafsu ya ingin lari dari zakat lari dari zakat ini baik Kemudian ini boleh, jadi bisa sebulan, setiap sebulan, kalau memenuhi nisab, langsung dibayarkan. Kalau belum memenuhi, kalau setahun nanti diperkirakan mencukupi satu nisab, boleh dicicil awal setiap bulan, namanya takdim zakat. Nanti tinggal dikumpulkan saja, kalau kurang di akhir tahun nanti tinggal nambah, kalau lebih, anda tidak boleh nagih kepada fakir miskin. Boleh, orang mendahulukan zakat sebelum waktunya itu boleh. Baik, dan ketahuilah tidak harus di Ramadan, sesuai dengan perputarannya ada orang salah, zakatnya selalu di bulan Ramadan jangan dong zakat sesuai dengan perputaran kalau bulan Sa'ban harus dikeluarkan zakatnya maka harus dikeluarkan bulan Sa'ban kalau diundur sampai Ramadan, hukumnya haram tapi kan saya pengen sedekah, pengen zakat di bulan Ramadan boleh caranya tapi zakat yang depan, tarik ke Ramadan jangan zakat sebelum Ramadan, dibawa ke Ramadan zakat yang harus dikeluarkan setelah Ramadan bawa ke Ramadan, Mendahulukan zakat sebelum waktunya maksudnya apa? minjemi orang fakir, ini baru benar masa kita ngutang sama orang fakir kan saya enggak bener dong orang fakir kita pinjemi dulu baru bener ini sering orang salah jadi zakat bulan rocap pak keluar zakatnya nanti sekalian Ramadan biar pahalanya gede dosa itu bukan pahala tapi saya pengen keluarkan Ramadan ya yes, sudah rocap bulan depan bawa ke Ramadan sekarang baru bener tuh nah ini caranya baik kemudian masalah uh, seorang ustadz Menghalangi orang lain mengamalkan ilmunya. Ini, ini usat sakit ini biasanya. Mestinya kan paling bangga kalau ada orang lain maju. Sebetulnya kita pernyebut ada dua penyakit di dalam masyarakat. Kenapa orang jarang berkiprah dalam dunia ilmu? Dua penyakit. Banyak santri ya. Setiap tahun berapa yang keluar dari pesantren di Cirebon, di selain Cirebon? ada dua penyakit yang menjadikan mereka tidak maju dan tidak berkiprah penyakit harus dipangkas yang pertama tawaduk yang tidak pada tempatnya kalau suruh maju ayo ngisi pengajian di masjid itu tidak enak masih ada kiai terus gimana? didoain kiai bercepat mati ini kan tidak benar jangan doain kiai cepat mati dong kurang ajar itu namanya jangan nunggu kiai pada mati anda mumpung masih muda seker ayo berkiprah berdakwah jangan tawaduk yang tidak pada tempatnya minta izin kiai punten syekh saya ingin bantu-bantu ngaji gimana nanti diatur sama kiai ini tawadho yang tidak pada tempatnya sehingga banyak santri mondok 10 tahun balik lagi ke warung ke toko ke sawah Karena apa? katanya Pak enggak ada majal enggak ada tempat untuk berdakwah kok bisa masjid segitu banyak masih ada kiai sepuh enggak enak oh nunggu kiai mati kamu baru dakwah kiainya panjang umur balik lagi nanti orang ini ke pertaniannya ke ininya enggak dakwah dakwah apa ya Allah semoga cepat mati biar saya punya kesempatan dakwah begitu enggak benar tuh dakwah minta izin minta tolong kalau orang mau dakwah nunggu kiai mati yang ngomong ini kayaknya belum terlalu tua ya enggak ceramah ceramah nanti wah kacau nanti jadi anda maju kapanpun tapi adab akhlak izin kalau perlu memang aslinya dakwah nggak pakai izin anda ceramah nggak pakai izin Enggak perlu pakai perjanjian. Kamu bagian kamu sana ya. Sana sih enggak ada itu bagian-bagian itu enggak ada. Sebenarnya hatinya orang juru dakwah itu lapang semuanya. Cuman kadang kita itu harus ngerti adab. Tidak semua orang hatinya seperti Anda misalnya. Anda malah lega, -lega tapi orang lain belum tentu. kurang ajar ini orang kok wilayah saya dimasuki <laughs> nih. Lah ini memang aneh. Makanya ada sebagian pakai batas-batasan. Kamu mengadakan pengajian di tempat ini, tapi jangan di sini lo ya kamu di waktu waktu. Saya sudah punya pengajian di hari ini, kamu jangan di hari itu, kemudian macam-macam jadi ada Ini berbahaya tempat ini. Pokoknya ini wilayah saya loh ya. Kalau masuk sini harus izin saya. Enggak ya ada seperti itu dakwah itu. Yang masuk ke Madinah ada Imam Malik. Imam Malik waktu A. Imam Syafi'i di Irak. Imam Ahmad masuk di Mesir ada. Jadi ulama itu masuk semakin rame Tambah senang melengkapi jadi apa tahu yang tidak pada tempatnya itu yang enggak benar. jadi anda jangan suudan kepada ulama-ulama ulama itu kalau anda mau berdakwah seneng tuh lah andanya suudan dulu enggak enak sama kiai nanti pasti bermasalah saya dengan kiai. itu namanya kita suudan kepada ulama-ulama itu ikhlas-ikhlas nggak -ikhlas. usah pusing anda dakwah, dakwah bakal didukung tuh yang masih berjaga diambil menantu nanti tambahan itu jangan mikir nanti gak enak sama kiai sepuh kiai sepuh, oh tidak kiai sepuh ikhlas-ikhlas, bakal bangga termasuk yang kita temui di cerbuan-cerbuan ini Masya Allah, kiyai sepuh itu waktu kita mau ini Masya Allah, menyambut senang subhanallah, hatinya bersih lah kok kita seudan gak enak sama kiai nanti kiai itu marah dengan saya, nendingan gak ada itu dan dakwah itu tidak usah nunggu-nungguan semakin satu tempat banyak ulama lebih hebat banyak ustad lebih hebat, itu yang pertama jangan Tawaduk yang tidak pada tempatnya maju-maju. Jangan mikir umur. Kalau selagi anda diberi oleh Allah amanat ilmu sampaikan dimanapun. Yang kedua penyakit di masyarakat itu tadi kalau ada orang mau nongol di pentung itu mesti yang mendom orang jelek pengen jadi kiai paling bagus di Cirebon paling hebat di Cirebon. Yang lain jangan jangan nongol ya orang kemarin sore macam-macam. Ndak saya kiai paling hebat lah kalau sudah Anda ketemu dengan orang itu ya jangan didengar itu orang enggak benar sudah dakwah itu jangan dianggap seperti orang dapat duit dakwah itu amanat dari Allah Subhanahu wa taala beban tuh kalau Anda mendapatkan beban 100 kilo di atas kepala Anda 100 kilo kemudian ada orang lain Pak saya bantu 20 kilo seneng atau tidak seneng, lah dakwah itu begitu umat di Trebon ini misalnya ada 2 juta Berat 2 juta ini, eh ada orang membantu. Kita hanya bisa, coba. Kita itu di sini saja ngisi seminggu sekali. Seminggu sekali. 6 harinya siapa? Alhamdulillah ada Habib Quresh Harun. Alhamdulillah beliau ngasih ini. Luar biasa senang. Coba kalau satu tak. Kasian umatnya. Janganlah, no, tidak boleh. Awas, saya sudah ngisi di Attaqwa. Yang lain, stop. Ya ini, tendang saja ini. Ini mesti harus welcome. Ayo siapa mengaji-ngaji. Kok malas stop? Saya ini ada-ada penyakit itu kadang ada orang mau nongol di pentung kalau pertanyaannya gimana kalau lihat orang semacam itu wah bermasalah ya jangan deket-deket, jangan terpengaruh dengan dia Anda jangan ngaji jangan dengar anda dengar Rasulullah perintah ajar kebaikan lebih dengar Rasulullah dong jangan dengar orang itu kalau ada orang larang berdakwah pasti nggak benar tuh asalkan akidah anda benar, harus anda berdakwah kalau ada orang melarang tidak ada orang melarang kepada kebaikan kecuali orang yang tidak baik anda maklumi saja anda menghindar tapi kan kiai sepuh Oh enggak sepuh umurnya itu tapi kalau kiai kiai benar bakal terbuka dan Alhamdulillah Masya Allah kita di tempat ini kiai kiai sepuh Subhanallah kita mereka lebih banyak mendoakan kita mana ada apa-apanya justru kita saat ini ingin membantu barangkali kita bisa membantu sedikit ini yang bisa kita lakukan dibanding para sepuh kaya Habib Muhammad bin Yahya subhanallah. Uh, umat di mana-mana pelosok-pelosok orang mencintai beliau. Lah kita ambil bagian kecil di Masjid Taqwa Alun-Alun Cirebon saja. Beliau di mana di mana-mana misal. Ada dulu Ustaz Saleh Asagaf luar biasa. Kita hanya bagian kecil melanjutkan apa yang pernah beliau bangun. Kita sedikit enggak ada apa-apanya. Dan beliau Masya Allah subhanallah orang-orang dan kiai-kiai yang lain juga kiai yang terbuka. Saja. Jadi begitu kalau itu berpenyakit kalau ada orang mengharangi orang maju jelas itu enggak benar. Jangan didengar. didengarkan terus maju sebab apa urusan dakwah tidak harus dapat izin dari si A si B si C tapi izinnya langsung dari Rasulullah dakwah hanya perlu pakai adab Rasulullah juga pernah mengajari kamu jangan menjadi imam di negerinya orang lain takut tersinggung urusan jadi imam ya jangan mengamakannya kita ingatkan para Ustadz Ustadz kalau antum diundang sama orang kalau tidak suruh jadi imam jangan jadi imam kenapa sebab jadi imam untuk sebagian masjid jadi rebutan loh ya Jadi kalau bagian ceramah ya ceramah toh kalau suruh maju ya jangan ndak dan kadang oh ini borong semuanya sudah jadi imam ini sudah jadi khotip cemeramah ini kadang-kadang ada pembagian-pembagiannya itu ya sudah kita turuti saja Anda suruh ngaji ngaji ceramah ceramah itu saja baik ada lagi masalah ongkos naik haji waduh waktu terlambat nanti bagian yang tertulis tidak kita jawab ada ongkos naik haji jadi begini ya ada tabungan haji kalau tabungan itu belum anda serahkan kepada orang yang mengurusi haji maka tabungan itu asalkan berputar satu tahun kemudian memenuhi nisapnya lebih dari 26 juta maka anda wajib mengeluarkan zakatnya kalau berputar satu tahun tapi belum mencapai 26 juta maka anda tidak wajib membayar zakatnya tapi berbeda kalau uang sudah anda bayarkan kepada panitia haji berarti anda sudah membayar ongkos maka saat itu Anda tidak perlu wajib menzakatkan uang tersebut karena sudah lepas dari tangan Anda itu saja kemudian masalah husnul khotimah yang tahu hanya Allah kalau orang husnul khotimah tempatnya pasti surga bagaimana kita tahu bukan urusan kita tugas kita husnul dzan ada orang Islam mati dalam keadaan sakit husnul khotimah mati melahirkan husnul khotimah mati waktu ngaji husnul khotimah kita tugas kita husnul dzan sama orang lain akan tapi kalau kita itu harus mengklaim ini pasti su'ul khatimah nggak boleh kalau khusnudhan khusnul khatimah boleh jadi ketahuilah ada orang naudzubillah mau melacur tak taunya apa ditabrak di tengah jalan bukan tugas anda su'ul khatimah su merasa keburuk bisa saja dia itu pertama mau berbuat zina lalu sadar ya lalu sadar dia Karena sadar balik itu pengen saya meninggal, eh karena balik buru-buru tabrak motor. Ah, khusnul Khotimah kan? Jadi bukan tugas kita suudzal sama orang sampai ada satu satu orang soleh. Waktu itu hanya menemukan, ini diceritakan, menemukan sesuatu yang tidak menyenangkan. Ada sebuah gambar, gambar yang tidak baik gambar porno Rupanya Kiai itu di saat melihat gambar tersebut terkaget. Siapa yang membawa di sini? Bayangannya adalah mungkin anaknya, mungkin ini, mungkin itu kan. Begitu kagetnya jantungnya dia mati. Di depan gambar porno, "Ayo orang Suudon." "Wah, mati yang lihat gambar. Jangan kerjaan Suudon sama orang." Lah ini kejadian ini. Karena apa? Dia itu sebelumnya sudah ngomong jangan sampai anak-anakmu kena jangan sampai ke bawah itu eh tak taunya ada di kamar di rumahnya kaget dia jantungnya mati jangan suudzon pokoknya jangan suudzon sama oranglah Itu aja ushul husnul khatimah husnul khatimah lah kalau sama orang husnul khatimah husnul dzon ya Allah husnul khatimah tapi aslinya di hadapan Allah tapi kalau sudah orang meninggal husnul khatimah tempatnya adalah surga semoga Allah memberikan kepada kita husnul khatimah sampai kalau ada orang gantung diri itu jangan langsung suudzon Bisa saja orang lain yang menggantung atau kepleset atau macam-macam atau main-main. Intinya sulh hati apa husnul suudun kepada orang tidak boleh. Apalagi seperti kepercayaan orang yang sering nonton sinetron mati gentayangan. Nah, ini kan tidak boleh suudun sama orang yang mati, suudun sama keluarganya. enggak ada gentayangan, roh gentayangan. Kalau orang mati urusan sama malaikat mungkar nakir urusan sama a malaikat penjaga pemberi nikmat sama pemberi seksa kok enak gentayangan lah kita mengatakan roh gentayangan itu artinya apa suudan berarti rohnya tidak diterima kan begitu keyakinan orang kampung enggak ada orang gentahyangan itu kalau mati-mati lo lah, kok ada orang kelebatan itu adalah setan yang menjelma untuk merusak yang hidup biar suudan sama orang mati biar punya kepercayaan yang lain ini saja ada beberapa pertanyaan yang tertulis mohon maaf tidak bisa kebaca padahal tadi ada pertanyaan yang sangat sesuai dengan yang dibahas pada saat ini ini saja ini saja Insyaallah kita ada minta doa aja yang minta doa mana tadi Mana? Ada beberapa orang yang minta doa, kertasnya beda-beda. Terima. Beda. Minta doa, ibu Sofya yang telah meninggal dunia. Semoga Allah mengampuninya. Ada yang so, temannya tersambar petir, meninggal dunia. Subuh Mati mendadak itu orang khusnul khalimah semuanya. Meninggal sambar petir itu kan mendadak. Jadi sebab macam-macam. Tidak urus suudon kepada siapapun. Ini anda, misalnya. Semoga Allah mengampuni dosa beliau-beliau dan kita dijaga dan semoga Allah memberikan kepada kita khusnul khotimah secara batin dan secara dohir Kita mati dalam keadaan mulia berkatil Habib Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad Allahumma marhamna wala ta'adhibna wangsurna wala tahadulna wa afina wala tumritna wa akrimna wala tuhinna wa afirna wala tuhthir alaina innaka ala kulli sya'ing qadir. Allahumma ya Allah Allahumma ya Allah Ya Allah Berikan kepada kami ilmu yang manfaat Yang menjadikan kami bisa beramal dan terimalah amal baik kami Ya Allah Ya Allah jauhkan kami dari kekikiran jauhkan kami dari kebakhilan ya Allah apa yang telah kau berikan kepada kami dari kesehatan ya Allah mudahkanlah kami ya Allah untuk menggunakan kesehatan yang kau berikan kepada kami untuk kebaikan dari yang telah kau berikan kepada kami dari harta ya Allah mudahkanlah kami untuk menggunakan harta yang kau berikan kepada kami untuk kebaikan yang kau yang telah memberikan kepada kami ilmu ya Allah mudahkanlah kami untuk memberi mengam, menjadi, menggunakan ilmu kami untuk kemuliaan dan kebaikan ya Allah Engkau yang telah memberikan kepada kami Ya Allah pangkat Ya Allah Jadikanlah kami Ya Allah mudah menggunakan pangkat kami Untuk kemuliaan Ya Allah Ya Allah Jadikanlah kami semua ahli surgamu Ya Allah Dan jadikanlah kami Juru dakwah umat Juru dakwah Agama kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah Siapapun kami Ya Allah Dengan berbeda-beda profesi kami Ya Allah Akan tapi satukanlah maksud kami Dan satukanlah tempat kami Kelak di surga Yaitu surganya kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala fitnah, jauhkan kami dari kesombongan, jauhkan kami dari riak, Ya Allah. Ya Allah, berikan kepada kami ketulusan dan berikan kepada kami ketawal Ya Allah, berikan kepada kami keinsyafan akan kebenaran untuk kami ikuti Ya Allah Ya Allah, jadikanlah kami sebab orang lain menjadi baik dan mulia Ya Allah, mudahkanlah kami untuk mengajak orang-orang yang dekat dengan kami. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan dan kemudahan untuk mengajak saudara-saudara kami saudara-saudari kami untuk kemuliaan adik dan kakak kami, orang tua kami, istri kami, suami kami, anak-anak kami, tetangga kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah mudahkanlah kami untuk mengajak mereka kepada kemuliaan dan jadikanlah kami dan orang tua kami kami dan anak-anak kami kami dan suami dan istri kami Kami dan tetangga kami menjadi ahli sorgamu Kami dan teman-teman kami Ya Allah menjadi ahli sorgamu Ya Allah Sungguh bagimu sangat mudah Ya Allah Ya Allah berikan kepada kami Ya Allah uh, Hussunul khatima Ya Allah Jauhkan kami dari mati Suul khatimah Jauhkan kami dari mati Suul khatimah Dan berikan kepada kami Kesadaran untuk membayar zakat Di saat kami sudah waktunya Mampu membayar zakat Ya Allah Jauhkan kami dari meninggalkan Membayar zakat Ya Allah Ya Allah harta yang memberikan Kepada kami Berikan kepada kami Kesempatan untuk mensyukuri dan semua nikmat yang kuberikan kepada kami jadikanlah nikmat-nikmat ini adalah nikmat yang bisa kami saksikan kelak di surga ya Allah nikmat ilmu nikmat harta nikmat kesehatan nikmat pangkat ya Allah jadikan pangkat kami harta kami ilmu kami semua nanti yang akan bisa kami saksikan kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah mudahkan segala urusan kami lapangkan rezeki kami jika ada yang sakit sembuhkan jika ada yang punya hutang mudahkanlah kami dalam bayar hutang ya Allah yang telah meninggal ampuni mereka ya Allah Ampuni mereka Ya Allah Ampuni mereka Ya Allah Ya Allah wujudkan keindahan Di dalam rumah tangga kami Dalam keluarga kami Ya Allah Suami istri yang saling mencintai Karenamu Ya Allah Jangan kau kurangi cinta itu Takut kami berbuat dolim Ya Allah Yang belum mendapatkan pasangan Ya Allah Berikan kepada mereka pasangan orang-orang kau ridhoi Ya Allah Dan kau lebih tahu Ya Allah Orang-orang yang kau cintai Ya Allah Orang-orang yang menjadikan sebab mereka mulia Ya Allah Pilihkan mereka Ya Allah Yang tepat Ya Allah Kami tidak mampu memilih Kami hanya bisa berusaha akan tapi Hakikat kebaikan hanya engkau yang tahu Maka mudahkanlah mereka untuk mendapatkan yang terbaik Yang engkau cintai Yang engkau muliakan Ya Allah, berikan kepada kami umur panjang Ya Allah Umur panjang Ya Allah Semua orang yang mencintai kami Ya Allah Panjangkan umur mereka Jagalah keluarga mereka Jagalah iman keluarga mereka Ya Allah Orang-orang yang mencintai kami Dan yang tidak mencintai kami Yang memusuhi kami Yang membenci kami Ya Allah, hilangkan kebencian mereka Ya Allah Berikan kepada mereka kesadaran Muliakan mereka di dunia dan di akhirat panjangkan umur mereka semua ya Allah dalam ketaatan serta sehat wal afiat dan berikan kepada kami ya Allah husnul khatimah jauhkan kami ya Allah jauhkan ya Allah jauhkan kami dari melihat aib orang lain jauhkan kami dari melihat kekurangan orang lain ya Allah jauhkan kami dari saat -mem membuka aibnya orang lain tutuplah aib mereka dari mata kami dan tutuplah aib kami dari mata mereka dan bukalah aib kami dari mata kami ya Allah agar kami bisa menyadari kesalahan kami untuk kembali kepadamu ya Allah ya Allah berikan kepada kami sunul khatimah mati dalam keadaan iman iman ya allah rabbana atina fiddunya hasana wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala ali washabbihi sallam rabbil alamin al fatihah mohon maaf dan mohon doa selalu billahi taufik wal hidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh